Allah adalah Allah, wahdahu la shari'ikalah, wa ashad anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi abade. Yakin Allah azza wa jalla dalam Al Quran al-Karim. Ya ayuhaladin amanuttaqulillahha hakatukatih, wallatamuhanna illa wa antum muslimun. Fainna asdal alhadith kitabul Allah, wa khairul huda huda nabiina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Tusher alamur muhdathatuh. Fa inna kullal muhtadafatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak ada yang bisa memastikan dan menjamin di manakah seseorang itu nanti pada hari kiamat di surga ataukah di neraka? Nabi Muhammad saw sendiri yang beliau sampaikan tentang Orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga Maupun yang telah dipastikan masuk neraka Itu pun dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sangat penting Untuk kita pahami Sebab tidak jarang seseorang lantas memastikan si A sebagai penduduk surga masuk ke sana, si B pasti masuk neraka. Kalimat-kalimat seperti ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari juga al-imam muslim hadis muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia sahal bin sa'ad as-sa'idi radhiallahu ta'ala hadis tersebut menceritakan tentang suatu pertempuran yang terjadi di zaman nabi Muhammad s.a.w antara dua pihak umat islam dan orang-orang kafir yang namanya peperangan terjadi tidak hanya sehari dua hari tetapi kadang-kadang sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan ada juga yang hitungannya tahun Suatu saat ketika pertempuran itu berlangsung Ketika masing-masing sudah kembali ke perkemahan Karena sudah sore dan petang Sebab aturan dan etika perang di zaman itu Kalau sudah sore Masing-masing menghentikan Kemudian kembali ke perkemahan masing-masing Adapun yang terluka dan meninggal dunia. Ada tim yang memang mengurus dan merawatnya. Tidak boleh saling mengganggu. Karena peperangan sementara dihentikan. Dilanjutkan besok pagi lagi. Dan begitu. Nah, pada sebuah kesempatan ketika masing-masing sudah kembali ke perkemahan. Di tengah-tengah pasukan muslim ada seseorang yang menjadi viral. Ya. Viral itu dibicarakan, diperbincangkan. Apa sebab? Karena orang tersebut dinilai gagah berani, tidak mengenal takut. Orang tersebut dalam pertempuran itu terus maju. Tidak terlihat mundur Tidak ada satupun kesempatan dan peluang untuk maju Kecuali dia ada di sana Sampai-sampai para sahabat menyimpulkan bahwa hari ini Tidak ada yang lebih pemberani dibandingkan orang itu Dipuji, disanjung Menjadi bahan cerita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang mendengar perbincangan itu bersabda, "Aminah humin ahlinar." Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah, orang itu justru masuk neraka yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, disebut pemberani." Oleh Nabi dikatakan Ama innahu min ahlin nari Sungguh orang itu Malah masuk neraka Ada seorang sahabat mengatakan Ana sahibuhu gadan Karena penasaran Ya siapa yang tidak penasaran orang Secara zahir Lahiriahnya Pemberani Pada sebuah momen yang tidak semua orang berada di sana berani karena peristiwa dan momentum seperti itu memang hanya untuk mereka yang pemberani betul-betul pejurit sejati tidak lagi berpikir untuk hidup yang ada dalam bayangannya adalah bersiap-siap mati itu kan ee uh, Prinsip Dan juga Semangat Seorang muslim ketika dia berjihad Fisa binillah Nah orang itu mengatakan Besok saya mau ikuti dia Jadi ada seorang sahabat yang penasaran Kok bisa sih Ingin tahu saja Bukan karena meragukan Sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena tidak percaya dengan keterangan dari Nabi Muhammad s.a.w. tetapi yang beliau lakukan itu untuk melihat secara langsung apa sebabnya orang yang dipuji disanjung betul-betul memperlihatkan keberanian malah dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. amainnahumin ahli nar Sungguh orang itu masuk neraka Besok hari Ketika pertempuran itu dilanjutkan Sahabat yang penasaran tadi Mengikuti orang yang dipuji Disanjung sebagai pemberani Diikuti Kulama wakafa wakafa wa as Kulama asra asra Pokoknya konsentrasinya Justru ngikutin dari belakang Kalau orang yang dia ikuti berhenti Sahabat itu ikut berhenti. Kalau orang itu kemudian maju ke depan dengan cepat, dia juga ngikutin dari belakang dengan cepat. Enggak mau ketinggalan. Ingin dilihat sebenarnya apa sih sebabnya? Ya. Memang betul faktor talafitalan shadi dan orang itu betul-betul bertempur, sungguh-sungguh. Ya. Terlihat gagah berani, nampak tidak kenal takut. Sampai suatu saat juriha, Jurihan syedida Sampai akhirnya suatu saat Orang itu mengalami banyak luka Keluar darah Mengalir Sampai kemudian Dia terjatuh Rupanya Orang tersebut yang Pada pertempuran sehari Sebelumnya itu dipuji-puji Disanjung-sanjung Ya, dijadikan sebagai simbol keberanian ya, Tokoh paling berpengaruh hari itu ya, Man of the match ya, Itu sudah viral semuanya Ketika terluka, parah Dia terjatuh Ternyata tidak sabar Ternyata tidak sabar Gagang pedangnya Diletakkan di atas tanah, ujung pedangnya yang tajam diposisikan di bagian jantungnya. Sumbatah mala alai fubata. Kemudian dia dorong badannya sehingga jantungnya tertusuk ujung pedangnya sendiri, meninggal dunia. Ternyata dia melakukan aksi bunuh diri. Tidak kuat menahan luka itu sakit sekali, dan itu tidak terbayang. Ya. Om kita saja kalau apa namanya tercepit pintu atau mungkin kena palu ya, atau barangkali menginjak paku, itu rasanya sudah sakit sekali kok. Apalagi ini luka-luka yang menjadi sebab dan akibat. Berperang dan bertempur Luka, perih Saking tidak kuat dan saking tidak sabarnya Akhirnya bunuh diri Dalam sejarah perang manusia Hal yang seperti itu ternyata Lumrah terjadi Namun syariat agama kita Melarang Jadi lumrah terjadi Kalau orang sudah luka parah iya kan? Dia minta temannya Sudah bunuh saya sekaligus Tembak saya gak bisa, sakit sekali parah cerita-cerita seperti banyak sekali cerita-cerita seperti itu banyak sekali ya, karena sudah merasa tidak mampu lagi, akhirnya dia bunuh diri atau dia minta temannya untuk membunuhnya ya, atau temannya sendiri gak kuat akhirnya dibunuh sendiri ya gak ada gimana di tengah hutan barangkali di tengah padang pasir gak ada P3K, tidak ada medis Ya, tidak ada apa tindakan darurat yang bisa diambil ya, sementara kondisinya sangat parah sekali sudah sekaligus dibunuh nah rupanya orang tadi tidak sabar merasakan luka seperti itu bunuh diri nah sahabat yang mengikuti dari belakang itu segera cepat-cepat pulang mencari Nabi Muhammad saw setelah bertemu dengan Nabi Sahabat itu mengatakan Ashhadu An-Naka Rasulullah. Saya betul-betul yakin dan percaya bersaksi bahwa anda memang utusan Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu dan itu wahyu dari Allah Wajhul Wajal, sesuatu yang ternyata berbeda dengan apa yang difahami dan dipandang oleh orang lain. Itu kan betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Nah di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inar rajula la ya'malu bi ahli al jannah fi ma ahli an nar wa inar rajula la ahli an nar fi ahli al jannah Kata Nabi SAW sungguh ada orang yang sehari-hari itu berbuat baik amalan surga dia lakukan fi itu yang dilihat dan diketahui oleh orang. Wahuwa min ahlin nar. Padahal sebenarnya dia termasuk penduduk neraka. Sebaliknya. Ada juga. Orang yang sehari harinya berbuat jahat. Yang dia lakukan itu amalan penduduk neraka. Fima, yabdurinnas. Itu kan menurut pandangan orang. Dia penjahat. Dia pelaku maksiat. Tiada hari tanpa dosa dia perbuat. As, orang ini lebih tepat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan Fimayabulinas. Menurut penilaian dan pandangan orang, kata Nabi saw, wahwamin alijannah. Padahal orang itu termasuk penduduk surga. Ya, padahal orang tersebut penduduk surga. Nah, di sini. Salah satu akidah Dan keyakinan seorang muslim Seperti yang disampaikan oleh Para ulama Di antaranya al-imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah Wala nashhadu Ala ahadin min ahlil qiblah Bi amalin ya'maluhu Bijannadin Wala narin Kata al-imam Ahmad Rahimahullah kita sebagai umat islam Tidak diperbolehkan untuk memastikan seorang muslim dengan amal perbuatan yang dia lakukan masuk surga atau masuk neraka narju lisolihi wa nakhafu alaihi wa nakhafu ala almusii almuznib wa narju lahu rahmatullah kepada orang yang baik kepada orang yang beramal saleh kita sangat berharap kebaikan untuknya. Namun kita juga tetap takut dan khawatir. Kalau orang itu tidak istiqomah sampai akhir. Kita juga khawatir kalau orang itu ternyata menyembunyikan sesuatu di dalam hati. Seperti kemunafikan misalnya. Banyak orang yang menyembunyikan kekafiran. Tapi dia tampakkan keislaman Itu ceritanya banyak sekali ya kan? Ceritanya banyak sekali Kalau kita di Indonesia Yang paling Sering Disebut sebagai contoh itu adalah Snod Horgronye ya kan? Dia yang Masuk Islam, mengganti namanya jadi Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar Berangkat ke Mekkah, Naik haji, bisa bahasa Arab ya, Belajar Quran Belajar Hadis. Dan itu itu senat ya. ini, Padahal ternyata dia penasehat Kerajaan Hindia Belanda Untuk memberikan masukan Demikian juga merancang strategi ya, Untuk mengalahkan umat Islam Terutama di Tanah Sumatera Khususnya lagi di Aceh Dan Itu yang sering disebut Betul-betul tujuannya seperti itu Menipu Wanakah aku alam musli ilmu dzinib? Wanarju lahu rahmat kepada orang yang berbuat dosa, melakukan kejahatan. Kita takut dia masuk neraka. Meskipun demikian, kita tetap berharap Allah berikan rahmat untuknya. Dan nah, ini sikap yang paling adil, sikap yang sangat bijak dalam menilai seseorang yang beramal saleh, yang rajin beribadah, yang luar biasa jasa, andil dan perannya dalam perjuangan Islam, ya kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Memastikannya tidak boleh. Memastikannya tidak boleh. Kepada orang yang kita lihat jahat, buruk. Ya. Asalkan dia min ahlil qiblah, kata Limam Ahmad rahimahullah, selama dia seorang muslim, tetap kita berharap mudah-mudahan. Allah rahmati dia karena kita tidak tahu mungkin dia melakukan sesuatu dengan sesuatu yang dianggap kecil itu Allah ampuni dia siapa yang tahu kita kan tahunya dari luar saja yang kita ketahui kan cuma sebagian dari hidupnya apa kemudian kita dari sampingnya terus meneliti, mengawasi, tidak Bagaimana seseorang di zaman benih Israel Disebut oleh Nabi Muhammad SAW Allah ampuni dosa-dosanya Dikarenakan dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan Allah ampuni dosa-dosanya ya. Memberi minum seekor anjing Allah ampuni dosa-dosanya Dalam riwayat yang lain seorang wanita yang melacurkan diri Allah ampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing. Bisa jadi seseorang itu melakukan suatu ibadah. Kita tidak tahu. Yang kita fahami orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu buruk. Tapi Allah ampuni. Menyingkirkan duri dari jalan. Sekedar menyingkirkan gangguan. Nabi SAW menjelaskan dia masuk surga. Dia masuk surga. Sebaliknya, ada seorang perempuan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uzibat Imraatun Fihiratin, habasatha, ya. lahi akamatha, wallasakatha, wallatarakatha tak kulungin khasil aldi. Ada seorang perempuan masuk neraka, karena punya seekor kucing dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tidak dilepas supaya bisa cari makan minum sendiri Hatta matat Sampai kucing itu mati Dikarenakan seekor kucing Yang dia kurung Mati Karena dia tidak merawat Tidak memelihara Dengan baik Nabi mengatakan Uzzibat Imra'atun finna Dia diazab disiksa di dalam neraka. Nah Hal-hal seperti itu kan Tidak kita ketahui Secara rinci Dari orang ke orang Maka Disinilah kita diajarkan Wala nashhadu Ala ahadin min ahlil kiblati Bi amalin yakmaluhu bijannatin Wala narin Tidak boleh kita memastikan Si A Si B Asuh surga Ataukah masuk neraka Nah keyakinan seperti ini Akidah yang diajarkan oleh para ulama Akidah yang sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Minimalnya mengajarkan untuk kita dua hal Yang pertama supaya tidak sombong Agar tidak takabur Jangan merasa aman Jangan menganggap dirinya selamat berapa banyak dan berapa sering seseorang itu sombong dan takabur ketika dia melihat atau mengingat ibadah yang sudah pernah dia kerjakan dia pikir banyak hal yang telah diperbuat dia kira perang dan jasanya sudah cukup besar. Dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi atau melampauinya. Tapi ketika kita membaca hadis tadi yang seperti ini diingatkan, oh ternyata tidak boleh seperti itu. Sebanyak apapun yang diperbuat sebesar apapun yang dia berikan dalam hal ibadah, toh tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Tidak ada artinya kalau mau dibuat angka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa alasannya takabur? Apa alasan dia untuk sombong? Ya. Nabi Muhammad SAW Solat malam saja sampai kakinya bengkak Tak pernah kaki kita bengkak Untuk solat malam Kaki kita bengkak itu karena main bola Atau main putsa ya. Tapi kalau bengkaknya itu Karena terlalu lama berdiri Solat malam, tak pernah Tak pernah ya. Belum pernah kita kehabisan uang Satu rupiah pun di rumah Karena semuanya disumbangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi barang yang tersisa di rumahnya. Semua dibagi-bagikan. Sampai Nabi mengatakan, Saluni, ayo minta sama saya. Apapun yang kalian minta, aku berikan. Abu Bakar As-Siddiq anhu Juga demikian. Jadi tidak ada alasan untuk sombong. Tidak ada alasan untuk takabur. Tidak ada alasan untuk kemudian... Tinggi hati Karena merasa Sudah berbuat itu dan ini Sudah merasa Banyak yang dia berikan Na'udzubillah Apalagi Sampai berfikir Kalau tanpa dia Program tidak akan berjalan Kalau tanpa dirinya Yang lain Kebingungan yeah. Kalau tanpa dirinya Orang lain kehilangan. Nah, bila. Jangan sampai merasa seperti itu. Yeah. Jangan sampai merasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Agar kita. Tidak. Menfonis. Orang lain. Dengan terburu-buru. Supaya kita tidak men Justice orang lain Dengan sebuah status atau penilaian Jangan Justru yang terpenting adalah Kita mengkoreksi diri sendiri Jangan sampai semut di seberang lautan Kelihatan gajah di pelupuk mata Justru tertutup Kita dengan mudah Gampang menilai si A, si B, si C, si D Tapi giliran kita harus berterus terang Menilai diri sendiri Susahnya bukan main Pada saat kita ingin menyebut Kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain Cepat sekali oh, Kalau si A itu gini, gini, gini, gini Si B itu gini, gini, gini Dulu pernah begini gini, gini. Tapi kalau misalkan coba dirimu kekurangannya apa ya kekurangan saya Padahal banyak juga bahkan bisa berkali lipat Dari yang dia nilai tersebut Ini pelajaran penting Untuk mengajarkan ketawa Kerendahan hati Lihat orang tadi Dipuji-puji disanjung-sanjung para sahabat loh. Yang memuji dan menyanjung itu bukan orang biasa Yang memuji dan menyanjung itu para sahabat Sampai penasaran Nah, apalagi ini cuma si A, si B yang memuji, memuji dan menyanjungi ya, orangnya itu-itu juga sama bolode dewe, kelompoknya sendiri karena keluarga, karena teman dekat nah, ini para sahabat yang menilai tapi ternyata Nabi mengatakan Ama min ahli nar oh enggak, dia justru masuk neraka gitu. ada juga sebuah hadis yang diruatkan al-imam al-bukhari dan muslim rahimahullah tentang seorang prajurit muslim Utsiba bin Shammin kena panah musuh meninggal qala sahabatu fulanun syahidun fulanun syahidun kata para sahabat fulan syahid fulan syahid fulan syahid kenapa karena meninggal dunia disebabkan anak panah musuh tek meninggal kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak dia bukan syahid. Jelas berjuang, Biza Bininda. Terang terangan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbunuh di medan perang. Bunuhnya kena panah Musuh, kurang apa juga Artinya secara lahiria, Lahirnya Orang ini syahid Tapi ternyata Tidak boleh kita menghukumi Memastikan Orang itu syahid Syahid itu betul-betul meninggal Dan gugurnya Lillahi ta'ala Jadi tidak boleh kita mengatakan Fulan syahid itu kalau di kalangan Harokah Di kalangan Pergerakan-pergerakan Islam Yang dasarnya Adalah emosional saja Bahasa seperti itu biasa Bahkan diberi gelar As-Syahid Hasan Al-Banna syahid Sheikh Yasin As-Syahid Abdullah Azam As-Syahid Syed Kutub siapa kita kok bisa memastikan fulan syahid si ak syahid, ini para sahabat para sahabat nabi ini sahabat nabi yang ketakwaan dan keimanannya sudahlah tinggi sekali, ketika menilai seseorang syahid, itu diingkari oleh nabi, kala, enggak, dia bukan orang syahid dia bukan syahid di zaman nabi loh di zaman nabi maka seberapapun hormatnya kita kepada seseorang Seberapa pun dalamnya rasa cinta kita kepada seseorang, karena keilmuannya, karena amal ibadahnya yang luar biasa, ustad, yai, ulama, siapapun dia, yang sehari ini dilihat ibadahnya luar biasa, rikirnya tak pernah putus, sholat malamnya terus, habis hartanya ludes. Dibagi-bagikan, didermakan. Hafalannya kuat. Dikit-dikit menangis. Ya. Bahasanya santun. Yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat bijak sekalipun. Tidak boleh kita mengatakan syahid. Tidak boleh kita mengatakan dia waliullah. Waliullah s.a.w. Tidak boleh kita sebut. Mesti masuk neraka. Mesti masuk surga Gak boleh menghukumi seperti itu Di zaman Nabi Nabi mengatakan kalah Bukan, dia tidak syahid gitu. Dia tidak syahid Apalagi kemudian dengan sombongnya Kalau aku Kata seseorang Kalau aku dipersilahkan masuk surga Aku tidak mau masuk surga Sebelum orang-orang yang ada di ormas A Itu semuanya dimasukkan ke dalam surga Sombong sekali dia Katanya begitu Kalau saya ini dimasukkan ke dalam surga Saya gak mau masuk surga Pokoknya Pengikut-pengikut dari ormas ini yang masuk surga dulu, Baru saya ke paling belakang Alhamdulillah Atau orang mengatakan yang nanggung dosanya saya Biar saya masuk neraka Sombong. Sombong itu, api dunia saja dia tidak tahan kok. Kok dengan sombongnya menantang dialah yang akan menanggung semua dosa. Biarkan saya yang masuk neraka La huwalaqulah wa taala. Orang seperti ini kok ditokohkan. Orang seperti ini kok diulamakan ulama macam apa itu? Ulama itu yang mengajarkan tawadu. Ulama itu yang mengajarkan rendah hati. Bukan sombong seperti itu. Nah, orang tadi yang terkena anak panah musuh itu meninggal. Lalu dinilai syahid-syahid. Orang ini syahid-syahid. Hatta atau Nabiya alihi salatu wassalam. Sampai kemudian mereka datang menemui Nabi SAW. Kata Nabi, Kala tidak dia bukan syahid. Inna inasyamlatallati ghallaha lataltahibu alaihi naran sesungguhnya kain sarung yang dia ambil dalam riwayat yang lain disebutkan pada perang Khaibar sebelum resmi dibagikan lataltahibu alaihi naran akan dipakai olehnya besok pada hari kiamat Menjadi api Ternyata orang itu Dalam perang khaybar Mengambil sarung Dari harta rampasan perang Sebelum dibagi-bagi Kalau dalam hukum Islam Kan begitu Selesai perang Barang dan harta milik musuh Dikumpulkan semua Setelah dikumpulkan semua barulah si panglima, panglima perangnya, jenderalnya yang tertinggi saat itu yang punya wewenang untuk membagi-bagikannya. Yang mengatur, menaksir berapa nilainya, menentukan jumlahnya berapa, jumlah pasukannya, kavaleri, infanterinya, pejalan kaki yang naik kendaraan dihitung semua, dibagi. Ini itu sekian ini. Setelah dibagi boleh dia ambil bagiannya Tapi ternyata orang ini Setelah dikumpulkan Belum resmi dibagi Dia udah ngambil dulu Mencuri yeah. Kalau dalam hal perambasan perang Lebih spesifik lagi disebut Harta gulul Hati-hati Kalau itu bukan milikmu Jangan diambil Kalau itu bukan barangmu Jangan kau bawa, bawa pulang Kalau engkau tidak berhak Ya jangan engkau anggap itu hakmu Lihat Ibadahnya Berjihad visabiditlah Berjihad visabiditlah Itu ibadah yang luar biasa seharusnya mendapatkan syahid tapi batal Nabi mengatakan kala apa sebabnya? karena mengambil sarung berapa sih nilai sarung? bukan sesuatu yang mahal sebenarnya tapi dia ambil besok <tuhuan> <tuhuan> pada hari kiamat itu akan membakar dirinya sarung itu berubah menjadi api la hawla wa ta'ilabillah Itu penting untuk kita ingat supaya tidak terburu-buru menfonis agar tidak tergesa-gesa menilai seseorang, tapi justru bagaimana kita berpikir menilai diri sendiri. Kalau memang kita kurang, kita perbaiki. Kalau kita salah, kita ganti dengan kebaikan. Begitu. Nah sebaliknya juga. Ada orang-orang, ini yang disebut Fima Yabdulinnas dalam sabda Nabi tadi. Itu Fima Yabdulinnas. Itu yang terlihat oleh kebanyakan orang. Luar biasa. Ibadahnya. Sedekahnya. Bacaan Qur'annya. Zikirnya. Gampang menangis. Oh, luar biasa. Baik sekali. enggak pernah marah. Sabarnya. Meninggal dunia. Masuk surga. Tidak boleh, pastikan. Kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Karena kita nggak tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kita juga tidak tahu mungkin orang itu melakukan sesuatu, sebuah dosa yang membuat Allah murka. Seperti orang tadi. Sebaliknya juga ada orang-orang yang kita pandang jahat, yang kita nilai buruk, ternyata mereka jauh lebih baik dari kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pandang jahat, kita lihat selalu bermaasiad, sering berbuat dosa. Kita rendahkan dia, tidak ada harganya di mata kita. Tapi orang-orang itu ternyata lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala dibandingkan kita yang sok banyak ibadahnya, yang merasa paling hebat, merasa paling ini. Ternyata dia lebih. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa, dia merasa bersalah. Sementara kita, ketika berbuat dosa, malah gampang ke, gampang nyesuktober. Ketika berbuat dosa, Allah besok nyumbang rampung. Tapi dia yang kita lihat berdosa, kita lihat bermaksiat, Allah cintai dia. Kenapa? Dia merasa bersalah, dia sedih. Yang kemudian mungkin di akhir hayat sebelum meninggal dunia, dia bertaubat. Allah beri kesempatan dia untuk bertaubat. Bahkan ada orang yang disebut Nabi. Ketika ada orang mau ikut perang. Ditanya sama Nabi. Kamu dari mana? Dari suku Fulan. Sudah masuk Islam? Belum. Oh enggak. Kenapa kamu ikut perang? Ya karena saya membela suku saya. Karena sukunya banyak yang masuk Islam. Oh enggak bisa. Kami tidak akan meminta bantuan kepada orang yang masih kafir seperti kamu. Kalau mau masuk Islam, masih Islam. Masih Islam orang itu. Ya udah saya masuk Islam. Masuk Islam pada saat akan bertempur, akan berperang. Perang meninggal dunia. Kata Nabi, "Dakhala al-jannata wa lam yasjud lillahi sajdan." Orang itu masuk surga, padahal sujud pun sekali tak pernah. Belum sempat karena sudah meninggal dunia. Terus kok bisa masuk surga? Nah, iya, dia muslim. Dia sudah beramal. Amalnya apa? Cingat bisa binillah. Sementara amal-amalan yang lain dia melaku, dia belum melakukannya karena memang belum sempat udah meninggal semua. Dakolal janata walam yasjudin langisa jida dia masuk surga padahal sujud sekalipun tak pernah. Maka jangan sombong jangan sampai kita merendahkan dan menghina orang lain ha, apa itu Amin. dosa terus maksiat terus dosa terus maksiat terus termasuk juga kalau kita punya kenalan ikhwan salafi misal atau kita punya anak kita punya adik yang kita kenal sebagai salafi ngaji suatu saat dia khilaf dia salah dia berkasus dia bermasalah dia berbuat dosa kewajiban kita merangkulnya bukan Mendorongnya. Kewajiban kita untuk mengajaknya kembali. Bukan menjauhkannya. Kewajiban kita adalah mengingatkannya. Bukan malah ngerasani dan membicarakannya saja. Tugas kita adalah untuk membantunya. Bukan malah. Menjatuhkan mental. Orang hilang. Salah dosa ya. Sementara kita sendiri Belum bisa betul-betul bersih ya. Sementara kita sendiri Belum betul-betul bersih Kita juga masih banyak salah Cuma belum ketahuan orang aja ya. Sementara si A Berbuat salah ketahuan oleh kita Coba kalau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat selama ini dan masih tertutup, tidak ada orang lain tahu. Ketahuan juga. Mau dikemanakan kita. Karena tiap-tiap orang pasti punya kekurangan. Tiap-tiap orang itu pasti punya sesuatu yang dia sembunyikan. Pasti itu. Tak ada yang sempurna kok. Tidak ada yang maksum. Hanya Nabi Muhammad wasalam, yang terjaga dari do dosa itu penting sekali maka apa namanya siapapun dari kita tidak boleh memastikan dan menjamin bahwa si A itu masuk surga, si B masuk neraka selama min ahlil kiblah selama dia termasuk muslim kalau udah jelas-jelas kafir ya beda lagi ya kan orang yahudi yahudi mati yes neraka jelas itu sudah ya kan wallahu alam bisawab kita cukupkan sekian Subhanallahi wa bihamdihi, syada'alay, la nastawbil qautu minay, assalamu alaykum